Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi Yuhibbul At-Tawabina wal-Mutatahhirin الحمد لله الذي اختار من عباده الأطقياء وعد لهم الجنة وسلاة والسلام على الرسول الكريم إمام الأطقياء habibina wa shafiina wa mawlana sayidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabiina lahum bi ihsanin ila yaumiddin allahumma ya rabbana inna na'udhu bika allahumma inna na'udhu bika من فتنة الدنيا من فتنة الحياة وفتنة الممات واخشرنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد وأضحلنا الجنة معه Allahumma ya rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wal shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu untuk menghadiri acara yang sungguh mulia ini Mulia Karena acara ini adalah untuk Mencari Sesuatu yang sangat mulia yaitu mencari ridu Allah subhanahu wa ta'ala Seperti Biasanya bahawa Ada sedikit muqaddimah Sebelum pembacaan kitab Hikamnya Ibn Atailah As-Sakandari Kalau tidak salah pada pertemuan yang lalu, kita berbicara tentang baik ada masalah menyusui, kemudian mukhutimah, rukun sholat, qalbi dan qauliyah. Jadi belum selampurna, belum selesai ya. ada rukun sholat kewajiban sholat itu ternyata sedikit ya cuman tiga rukun qawli rukun qalbi yaitu niat dengan hati yang kedua adalah rukun qawli yang diucapkan dengan lidah kita yang ketiga adalah rukun fi'li yang dilakukan oleh anggota tubuh kita jadi ada tiga masing-masing ada isinya niat satu yang pertama rukun kolbi cuma satu saja tujuannya kita bagi-bagi seperti ini agar mudah untuk dihafal keluar dari majelis langsung bisa menyampaikan kepada yang lainnya jadi kewajiban dalam sholat itu ada kewajiban sebelum sholat dan di saat sholat sebelum sholat namanya syarat sudah kita bahas mulai bersuci menutup aurat, ngadep qiblat dan lainnya di dalam sholat ada ada tiga saja. Tidak banyak. Sholat sepanjang itu kewajibannya cuma tiga. Yang pertama adalah rukun kolbi. Yaitu kewajiban hati. Kewajiban hati artinya yang harus dihadirkan di dalam hati kita. Yaitu niat. Sudah jelas kemarin kita bahas. Niat tidak harus pakai bahasa Arab Pakai bahasa saja Apa saja Allah faham Kemudian setelah itu Rukun Qawli Yang harus diucapkan Oleh lidah kita Yang pertama Takbiratul Ikhram Yang kedua Membaca surat Al-Fatihah Dan Bismillah Termasuk bagian ayat-ayatnya Kemudian setelah itu Membaca tasyahud At-tahiyyatul Mubarakatuh Salawatul Tayyibatulillah Sampai asyhadu alla la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah Kemudian sedikit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sampai di situ saja wajibnya, selebihnya kama sallaitah, itu adalah tambahan Yang kelima adalah Assalamualaikum warahmatullah selesai Itu dari ucapan Itu pun sudah kita sebutkan kemarin adalah yang mampu Kalau belum tidak mampu, termasuk sebelum kita berangkat di sini ada seorang Mu'alaf baru masuk Islam di rumah, ya dia belum bisa apa-apa tapi jelas bersih dosanya. Tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Repot. Mengucapkan asyadu Allah. Susah. Bagaimana akan membaca fatihah? Tidak mungkin. Apakah tidak wajib sholat? Tetap wajib sholat. Caranya gimana? Semampunya. Bisa fatihah? Fatihah. Kalau tidak bisa, ya bisanya. Kalau tidak bisa, ya dengan tikir saja. Cukup dengan tikir. Allah Allah boleh. Jadi fatihah itu bagi yang mampu. Baca tasyahud at-tahiyat bagi yang mampu. Nah, ini adalah rukun qauli yang harus diucapkan. Kemudian ada rukun fi'li yang harus dilakukan. Satu, berdiri. Yang bisa ternyata, yang enggak bisa boleh duduk. Enggak bisa duduk boleh baring, enggak bisa baring boleh telentang, enggak bisa telentang boleh dalam keadaan apa saja. Boleh dengan menggerakkan anggota tubuhnya dengan isyarat, dengan pelupuk matanya boleh. Jadi sebisaanya enggak ada orang enggak bisa solat. Kalau ada orang yang enggak yang enggak bisa solat yang salah ustadnya itu. Sudah begitu saja. Berdiri setelah itu ruku. Setelah ruku, tital. Setelah tital, sujud setelah sujud, duduk diantara dua sujud setelah itu sujud lagi setelah sujud lagi duduk tahiyat akhir waktu mau salam ulangi, berdiri ruko iktidal sujud bayangin saja waktu kita duduk diantara dua sujud sujud lagi Duduk terakhir waktu tasyahud berarti berapa tujuh hafal ya itu saja dalam satu rakaat nanti diulang-ulang kalau dua rakaat tiga rakaat itu kewajiban kita di dalam sholat sangat gampang berarti kalau kita hitung satu rukun kalbi ditambah lima rukun kholi dapat berapa enam tambah tujuh berapa dua tiga belas baik. Setelah 13 ada tambahan tumak ninah, itu diam. Maksudnya diam sejenak. Waktu ruko, tumak ninah saat ruko. Tumak ninah saat iktidal. Tumak ninah saat sujud. Tumak ninah saat duduk diantara dua sujud. Tumak ninah diantara sujud lagi, di saat sujud lagi. Tumak ninah itu diam sejenak. Kalau orang sujud begini. Ini sudah tumak ninah. Kalau begini kayak orang matuk itu tidak tumak ninah. Tidak sah. Jadi sujud sejenak. Plek. Allahu Akbar. Paling sedikitnya tumak ninah membaca subhanallah. kayak begitu. Sempurnanya adalah subhanahu rupiah al-adhim wabiyahamdi. Tiga kali. Tiga kali saja ya. kalau jadi imam. Kalau kita jadi imam baca tasbehnya dikirnya tiga kali. Subhanahu rupiah al-adhim wabiyahamdi. Subhanahu rupiah al-adhim wabiyahamdi. Subhanahu rupiah al-adhim wabiyahamdi. Wabi itu kalau kita jadi imam, kalau sholat sendiri boleh lebih dari itu, kalau jadi imam, jangan lama-lama lebih dari tiga sudah gak sunnah lagi tapi kalau sholat sendiri mau dipanjang-panjangin dengan doa mah enggak karena sujud rukun towil, boleh kita lama-lama dalam sujud, kalau sholat sendiri, tapi kalau sama orang jadi imam, jangan itu nyeksa orang tuh kalau mau pamer sholat jangan di masjid, ya pamer kepada Allah, di kamar kalau pengen lama-lama sholat ini Rasulullah marah kalau ada orang berlebih-lebihan di dalam sholat panjang-panjang. Khususnya itu sujud, sunnahnya tiga kali. Kalau sudah lebih dari itu, tidak lagi. Tapi kalau sholat sendiri, memang Yang lama, boleh. Itu adalah rukun di dalam sholat. Dan selesai, sudah. Kita sudah bisa melakukan sholat sangat gampang ya. Hampir tidak. Mungkin ya. Ini bukan untuk kita sebetulnya. Karena kita harus menjadi ustadz buat yang lainnya. Jadi kalau ngajari orang, berbeda Kalau anak-anak kecil mak, ngajarinya mulai dari kabirau, walhamdulillah. Tapi kalau orang dewasa yang mendesak harus sholat segera, kita ajari itu saja. Berarti berapa, berapa tadi? E, tumak ninah dalam ruku, tumak ninah dalam itidal, tumak ninah dalam sujud, tumak ninah dalam duduk di antara dua sujud, kemudian tumak ninah di dalam sujud lagi lima tiga ditambah lima berapa? 18 ya. tapi kalau caranya begini insya Allah mudah menghafal daripada di rukunnya sholat ada 18 yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, kelima ini dijamin gak hafal lah Gitu. jadi inilah cara guru kita ngajari itu keluar, orang keluar dari majlis itu sudah bisa punya rekaman oh begitu cara ngafalnya. jadi gampang, dicicil satu, lima, empat, lima Uh, berapa tadi dua belas tujuh kemudian lima selesai hafal jadi kita nggak usah pakai buku kalau ngajar begitu ya pakai ngira kalau pakai buku lupa nanti santrinya ngantuk nanti tidur jadi kalau sudah begitu langsung jadi yang ngantuk langsung dicolok begitu nanti kalau ngajar anak-anak kita ini anyway. ini itu adalah sudah selesai rukunnya salat. Selebihnya sami Allahu liman hamidah sunnah. Allahu akbar sunnah. Selain takbiratul ihram ya, ghabirau sunnah, robbi firli sunnah. Artinya kalau sunnah, selagi kita bisa harus dibaca apa? Selagi kita bisa sebaiknya dibaca karena pahalanya gede itu semuanya. Ini adalah kewajiban-kewajiban kita di dalam salat dan insyaallah setelah salat nanti kita pindah bab puasa yang lain-lainnya sedikit demi sedikit ada gambaran umum tentang fikih fikih baik kita akan lanjutkan tentang uh, hikmah al-hikmah al-rabi'atu wal-isru'na al-hikmah al-rabi'atu wal-isru'na hikmah yang ke-24 Kata Al-Musnad Nafrahihi Allah Taala Nafana Allah Bih, Wabi Ulumih, Wabi Ulumikum Fiddaari Ni Amin Ila Anqal. لا تستغرب وقع الأقدار ما دما دمت ما دمتا بديه. ما دمتا. Ini salah ketika. لا تستغرب وقع الأقدار ما دمتا La tastaghrabuku al-aqdari jangan engkau heran wuku al-aqdari terjadinya kekotoran kekeruhan kerupekan aqdar itu macam-macam maknanya aqdar itu sesuatu yang menjadikan tidak nyaman jangan heran akan terjadinya sesuatu yang tidak nyaman tidak baik, kotor, madum tafihah dihindar selagi engkau masih ada di dar ini, dunia ini. Fa'inna, sesungguhnya dunia ini ma'ab tidak menampakkan. Illa kecuali Mahua Sesuatu Yang Mustahak Wasfiha Sifat Yang mestinya Disandangnya Wajibu Na'tiha Dan sifat yang wajib Yang wajib Dimilikinya Maksudnya Jangan heran engkau akan terjadinya kesusahan kesumpekan selagi engkau masih ada di dunia ini Sebab apa yang ditampakkan oleh dunia ini Tidak lain adalah sangat sesuai dengan sifatnya dunia Disebutkan bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian Tempat ujian, bukan tempat enak-enakan Bahkan seenak-enaknya dunia ini Ada ancaman tidak enak Mungkin barangkali apa bayangan kita yang paling membahagiakan Urusan dunia Apa kira-kira Mungkin pertemuan suami istri Saling mencintai Lihat, ancamannya apa berakhir salah satu mati dan harus seperti itu enggak ada selamanya sebaik-baiknya ada ancaman ketidakindahan itu di dunia dan memang dunia seperti itu seenak-enaknya keadaan dunia ini ada menuju kepada sesuatu yang ia tidak suka kalau masih di dunia bahkan proses hidup kita pun begitu mulai dari kecil akhirnya seseorang menemui masa-masa kekar gagah seger tapi lambat laun keriput ini kulit mata mulai kabur jalan pun mulai bungkuk langkah tertatih-tatih lihat itu kita selagi masih di dunia begini selalu begitu apa yang paling puncak kejayaan dalam ekonomi lihat akan menemui nanti satu kehancuran itu urusan dunia, jadi tidak ada bahkan bahasa kita tidak abadi dunia ini, memang begitu, Al-Quran menyebutnya bakal hancur bakal ini, dan seenak-enaknya adalah ada batasnya sehingga dibuat oleh Allah yang semendemikian rupa, dunia ini itu memang agar orang ahli akhirat ini tidak kerasan di dunia yang kerasan di dunia itu hanya bukan ahli akhirat jadi kalau orang ahli akhirat rindunya nanti surga ingin kehidupan bahagia di akhirat jadi dunia ini pengen segera ia lalui secepatnya dan memang cepat ada harapan tapi kalau orang tidak punya kepercayaan dengan akhirat hidup di dunia ini adalah hidup yang tersiksa sebetulnya dibayangkan digambarkan jika ada dua orang sama-sama berjalan di sebuah gua di gua, gelap, gulita yang satu berkeyakinan bahwa di ujung sana ada pintu keluar yang satu lagi tidak meyakini itu bahkan dia berkeyakinan buntu sana di saat berjalan, lihat beda ini cara berjalannya biarpun sama-sama dalam kegelapan yang berkeyakinan di hadapan sana di ujung perjalanan sejauh manapun jika yang berkeyakinan ada lubang nanti di sana ada yang lebih luas maka optimis dia di dalam menjalani hidup ini. Ingin mencari ingin berjalan hingga sampai kepada ujung gua lalu dia lolos. Tapi yang tidak meyakini di sana ada lubang bisa saja dia duduk di sini apa artinya aku harus pergi ke sana? Kalaupun pergi ke sana pun nanti di sana ujung-ujungnya adalah buntu. Lebih baik saya duduk di sini. Jadi ahli iman berkeyakinan bahwa setelah perjalanan ini ada satu tempat yang luar biasa dan itu darul jaza tempat balasan akhirat. Makanya ahli iman optimis hidupnya. Dia menanam, dia berusaha membuat kebaikan karena apa? Ada kehidupan yang luar biasa di sana nanti setelah kehidupan dunia. Tapi yang tidak berkeyakinan tentang itu semua, lihat, di dunia akan berbuat macam-macam. Dipikir kebahagiaan yang sesungguhnya hanya di dunia. Segala kejahatan dia lakukan. Kebrutalan, dolim kepada sesama. Kejahatan dilakukan karena dia adalah seperti orang yang di dalam gua tadi. Ya beginilah kehidupan di dunia ini saja. Enggak ada akhirat nanti. Maka semakin orang itu yakin pintunya keselamatannya adalah di depan semakin bersemangat dia mencari pintu sana tapi begitu juga jika keyakinannya itu tipis jalannya pun lambat jalannya lambat padahal tahu di dalam perjalanan ini sumpek-rupek di dalam dunia ini agdar, capek tapi karena keyakinannya tentang akhirat ini kurang yakin maka berbeda semakin yakin jalan di akhirat ini semakin kuat Jalan di akhirat ini bisa kita gambar, kita contohkan macam-macam mau ngaji, mau ibadah, mau ini. Sebagian orang itu keyakinannya kepada hari akhir itu besar. Kemudian keyakinannya bahwasanya perjalanannya ini penuh duri. Di sini mungkin banyak kalah jengking, mending jalan cepat daripada saya kepleset, kena zina, kepleset makan haram, kepleset ini. Saya harus giat menuju akhirat, maka jalannya cepat karena ada iman di situ ini digambarkan oleh bin Ata'ilah asalkan dari di dunia ini ya seperti ini seperti di dalam gua yang gelap apapun bentuknya manusia di sini ada dua macam yang punya keyakinan dia akan berjalan lah ahli iman lihat sholatnya rajin, sedekah rajin Masya Allah jadi tidak ingin dia itu menikmati dunia ini karena ini bukan tempatnya untuk enak-enaan di sini adalah Darul Ibtilaq tempat untuk dia itu diuji. Dan kalau tempat diuji ini ada batasnya. Ujian ada batasnya ya, dua hari ujian besok lulusan kan dapat gelar kan begitu. Setelah lulus, lah lulusannya nanti. Kalau Darul Jaza ini adalah balasan nanti luas surga madum tapi hadithar selagi engkau masih ada di dunia ini anda engkau itu berada di dalam cobaan yang berat karena cobaan-cobaan yang engkau temui ini memang sesuai dengan sifatnya dunia maka dari itu sadarlah jangan enak-enakan di dunia ini maka bersegeralah kepada pengampunan Allah Bersegeralah kepada amal baik, wasari ulama magfiratin min rabbikum. Bersegeralah engkau untuk mendapatkan pengampunan Allah. Karena engkau di sini ujian agar cepat lulus hingga masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatnya dunia ya semacam ini, ada ujiannya. Akan tetapi ada orang yang lebih senang di dalam dunia ujian. Pengennya di bangku ujian padahal sumpek ya di ujian itu ya. Waktu kita sekolah, sumber. pengennya segera beres dan lulus kan begitu. Kalau mau lulus ya harus rajin dia. Kalau nggak rajin nggak bisa. Ini ujian. Jadi di dunia ini adalah ujian. Tempatnya kita itu diuji oleh Allah. Tinggal kita nanti tekun dak kita di dalam mengerjakan soal-soal yang ada di dunia ini. Dan jawabannya sudah diberikan oleh Allah. Pedoman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diuji, bahannya, materinya diberi oleh Allah. Ayo. Rajin salat, ngaji, kenal ulama, menjauhi kemaksiatan. Itu adalah materi-materi yang diberikan oleh Allah SWT. Kalau ingin lolos kerjakan itu semuanya. Tapi yang tidak pernah kenal materi dari Allah. Tidak pernah kenal bimbingan dari Allah SWT. Atau orang itu tahu bimbingan dari Allah tapi tidak pernah mengambilnya. Itulah orang fasik. Itulah orang munafik, Ngerti ilmunya tapi tidak pernah mau mengerjakannya, ya enggak bisa. Biarpun cerdas, maka dia jadi koblok. Ya. Jadi tidak beda dengan ujian waktu kita sekolah. Cerdasnya kayak apa, tapi enggak mau makainya. Satu tambah satu dia jawab lima, biarpun cerdas tetap nol nanti. Harus tahu. Makanya di sini juga ada maknanya, ilmu sebanyak apapun belum tentu. Belum tentu ada gunanya kecuali meyakini bahwa keselamatannya adalah dengan cara mengamalkan ilmunya. Orang mengumpulkan ilmu maka, wah oh, banyak. Kalau bertanya Al-Quran hafal, hadis Nabi ribuan hadis, hukum apa tahu semuanya. Tapi dia tidak meyakini bahasanya keselamatan kelulusan dalam ujiannya itu adalah dengan mengamalkan ilmunya maka ketahuilah dia pun biarpun ngerjakan soal karena tidak mempercayai ilmunya tadi yang bakal menyelamatkan bakal menjadikan dia lulus maka dia jawab asal-asalan ngulangi dia ya di do, tidak bisa masuk wilayah surga Allah subhanahu wa ta'ala ini yang digambarkan oleh Ibn Ata'ilah as-sakandari kalau disebutkan dalam masalah ujian-ujian luar biasa banyak ayat-ayat Al-Quran misalnya disebutkan bahwa Tabarakalladhi biyadihil mulku wa'ala kulli syai'in qadir Alladhi khalaqal mawta walhayata liyabluakum ayyukum ahsanu amala wawwal azizul ghafur Mati hidup Diciptakan oleh Allah untuk menguji kita ini Artinya ujiannya adalah sejauh mana keyakinan kita tentang kehidupan dan kematian Keyakinan seperti apa? Yakin kita hidup, bukan itu maknanya. Kehidupan kita di dunia ini sebatas apa? Seperti digambarkan Rasul Nabi sebatas orang lewat mampir minum. Kalau dia meyakini seperti itu, maka dia tidak akan duduk enak-enakan di situ. Dia akan berusaha untuk segera sampai kepada tujuannya kematian yakini kematian ini, karena ini ujian dari Allah bahwa kematian pasti tiba dan aku akan melewatinya maka aku harus mempersiapkannya kematian, aku harus mempersiapkan kematian untuk mati yang tidak mempersiapkan dia akan bingung tidak punya amal, agar tapi benar seperti dikatakan oleh para ulama sesuatu yang pasti akan tapi seperti sesuatu yang sangat diragukan itu adalah kematian kalau orang ditanya mati tidak kamu nanti semuanya menjawab bakal mati tapi tingkah laku kita ini kayak orang yang tidak mati ya ini padahal kalau ditanya mati kalau ditanya kamu bisa menjamin hidup sampai besok jawabnya wah oh, tidak tahu saya artinya mungkin saja kita mati nanti malam tetapi keyakinan kita ini seolah-olah tidak berarti Tinggal laku kita seperti orang yang tidak mati-mati Tobat saja nunda-nunda kan Kalau seandainya ada berita Besok pagi mati eh, Insya Allah semalam tahajud, istighfar, tidak ya, tidur ya Iya Kalau seandainya dikasih tahu besok itu Mati Maka ada suatu ketika ada orang diponis sama dokter ya Tiga bulan lagi meninggal kalau benar-benar itu fondes dokter enak ya masih lama tiga bulan yang nggak ada fondes dokter ini bisa-bisa besok mati kan? Kalau benar fondesnya dokter tiga bulan tinggal siap-siap dia berbanggalah senanglah kau jika di fondes dokter tiga bulan lagi mati lumayan masih bisa mempersiapkan tiga bulan ini yang lagi maksiat mati kelakak itu loh ya musibah itu jadi di sini kematian ini akan tiba yaitu untuk kita melewati dunia ini yaitu pintu kematian itu kematian itu pintu daripada dunia yang penuh godaan ini yang penuh fitnah ini fitnah di dunia ini sampai siapapun fitnah istri fitnah buat suami bisa suami fitnah buat istri bisa anak fitnah buat orang tua ada sahabat fitnah ini bisa saja jadi siapapun yang bersama kita bisa saja menjadikan sebab masuk neraka, seperti halnya siapapun yang bersama kita bisa menjadikan sebab masuk surga. Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, "Wajalna ba'atukum li ba'din fitnah." Sebagian dari kamu ini adalah ujian, ujian kita ini ujian. Maka orang cerdas adalah dia ingin mencari teman yang bisa membantu dirinya lolos dalam ujian Itu orang cerdas Dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita berkawan Ini harus kita pikirkan karena memang di antara kita ini adalah ujian dari Allah Anak Kita jadikan bagaimana anak kita itu menjadikan sebab kita itu lolos dalam ujian ini Cari pasangan istri, istri jangan hanya asal perempuan, tapi istri yang sekiranya bakal menjadikan kita selamat dalam ujian ini bagaimana? Dunia ini seperti ini, ujian, ujian, ujian. Baik, kemudian ujian dari Allah itu adalah bukan saja yang jelek-jelek, tidak baik, kadang-kadang terlihat baik. Dalam Al-Quran disebutkan warna blukum bishari wal kairifidnatan wa ilainatur Kami akan menguji engkau dengan hal yang tidak baik dan hal yang baik. Subhanallah. Yang baik ternyata ujian diberi oleh Allah nikmat fulus kathir, banyak duit. Nah, ujian yang susah ini ternyata kok nikmat dari Allah. Ujian berat itu nikmat dari Allah kalau orang dikasih sakit jantung baru-baru nangis, "Allah, Allah, Allah." Begitu ya? Tapi kalau dikasih nikmat lupa. Rencananya habis maksiat di sini besok di mana lagi? Jadi ternyata ujian dari Allah yang berupa kenekmatan dunia ini lebih melalaikan daripada ujian yang namanya sakit, kekurangan. Dan sungguh alangkah banyaknya. Maka siap-siaplah kita ini adalah untuk menjadi orang yang lulus siapapun kita. Di saat diuji dengan syar dengan kejahatan, ada orang diberi oleh Allah kefakiran tambah enggak sholat waduh kasihan bener tuh ya tambah mabuk tambah enggak ini padahal sudah dia di sisi dunia tidak diberi ini ujian dengan syar ada orang diuji Allah diberi oleh Allah mobil ada pembantu lengkap sopir ada ngaji enggak bisa enggak mau hadir pengajian sholat susah lah ini semua adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu, benar-benar dunia ini adalah tempatnya ujian. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Attaw al-As-Zakandari, al-Aqdar. Jangan heran, kalau terjadinya sesuatu yang tidak enak. Kelihatannya baik, tapi ternyata menjerunguskan. Selagi, مَا دُمْ تَفِيهَدْهِ دَرْ Selagi engkau masih ada di darit dunia, di dunia ini, karena semua yang tampak ini adalah sangat sesuai dengan sifatnya dunia menggoda, menggiurkan menjerumuskan hanya orang yang dicintai oleh Allah saja yang selamat daripada itu semua daripada godaan-godaan itu semua kemudian di dalam memahami masalah dunia ada sebuah riwayat memang tidak sohih tetapi maknanya benar kalau hubud dunia itu roksuku li ya maknanya kalau orang sudah mencintai dunia, itu adalah pokok kesalahan Ibn Atta'ilah dengan tegas menyebutkan Aghdar enggak ada baiknya ini kotor dunia ini adalah kotor, baiknya pun bisa kotor baiknya dunia adalah kotor, dan nyata dunia ini, jangan dikatakan dunia ini tidak ada dan diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah dunia untuk menguji kita kalau sudah hati kita sudah terikat dengan cinta dunia, maka ketahuilah kejahatan apa yang tidak bakal dilakukan. Makanya ada di dalam memerangi zamud dunia. Nabi Muhammad menjelaskan tentang hinanya dunia. Dan itu pun yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia ini. Dalam hadis sahih, wallahi demi Allah inni la ahsha'alaikum antusyriku aku tidak takut kepadamu itu bakal jatuh syirik tidak terlalu takut Nabi Muhammad itu kalau umatnya jatuh syirik memang syirik ada tapi sedikit jangan dibanyak-banyakin, dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik tidak itu, Rasulullah tidak takut itu ada syirik orang murtad keluar dari Islam ada orang syirik tapi tidak terlalu banyak Inni la akhsha alaikum wallahi Nabi Muhammad bersumpah demi Allah Wallahi demi Allah ini sesungguhnya aku la akhsha Tidak takut alaikum antushriku Aku tidak takut engkau itu bersyirik Wah ini sudah sumpah Nabi Muhammad Makanya jangan khawatir tidak ada orang syirik insyaallah di jamaah masjid ini Jangan terlalu didengar kalau ada orang berkata dikit-dikit syirik itu lah. Permasalah itu tidak, Nabi Muhammad mengatakan Inilah akhsha alaikum Tidak takut kepadamu itu jatuh pada syirik Walakini akan tapi aku akhsha takut Alaikum kepadamu Anta nafasu fiha Untuk berlomba-lomba Atau tata fiha Berlomba-lomba rebut fiha Dalam urusan dunia Nah, ini yang ditakutkan kalau ini wah, luas Ustadz dengan Ustadz, rebutan rebutan apa? jadi khotib Jum'at, khotib Hari Raya Idul Adha, berantem, rebut rebutan jadi Ketua Yayasan, Ketua DKM, ada Ustadz, mulai dari Ustadznya ada godaannya di sini. saudara rebutan warisan berantem, iya jadi ini urusannya yang ditakutkan oleh Rasulullah ya ini Masya Allah kalau sudah urusan dunia ini Masya Allah hampir kalau sudah ada cinta semuanya dosa dilakukan bohong dalam jual beli bohong dalam jual beli tidak segan-segan mengambil miliknya orang ada yang menjual kehormatannya ada semuanya ini gara-gara urusan dunia ini sehingga lebih senang kepada yang haram itu yang ditakutkan oleh Rasulullah. Kalau masalah syirik, masya Allah dijaga ahli iman ini semuanya. Ahli iman, ahli iman, ahli iman. Akidahnya sudah benar Jadi bukan urusan syirik, tapi ini lihat. Aqidar kotoran dunia ini yang ditakutkan oleh Rasulullah, yang dibangga banggakan, yang direbutkan. Alhaqumuttaqathur. <tuh> Telah melalaikan engkau semua Berbangga-bangga Banyak-banyakan Banyak itu bukan dari segi jumlahnya Bukan segi kuantitasnya Akan tapi banyak-banyak ini adalah hatinya yang menggedekan Telah melalaikan engkau semua berbangga dengan dunia Biarpun orang fakir Fakir bangganya dunia sudah Lihat, gengsi pakai begini, HP kayak pisang digojlok, bingung, akhirnya harus ganti, ngutang, ngutang nggak bisa bayar, Ditakeh pusing, nyopet akhirnya. Nah itu sama. Jadi mengikuti budaya-budaya begitu ini, karena berbangga-bangga dengan dunia. Nah itu sumber kejahatan. Padahal digambarkan Nabi Muhammad kalau sudah orang dengan kaunah dengan kesederhanaan, artinya apa? tidak begitu peduli dengan dunia ini yang menggiurkan, ya sudah aku ambil secukupnya, kalau diberi oleh Allah yang banyak, dia akan berpikir untuk apa, karena ini adalah tidak baik harus aku gunakan yang baik dan lalangkah banyaknya para kekasih Allah seperti Sayyidina Abu Bakar as siddiq diberi oleh Allah kekayaan, tapi kekayaannya untuk apa untuk perjuangan Nabi Muhammad di zaman ini pun masih banyak orang yang diberi oleh Allah kekayaan diberi oleh Allah pangkat selalu berpikir bagaimana agar kekayaanku ini manfaat untuk agama Nabi Muhammad ada itu artinya meremehkan dunia lihat capek nyarinya ya bayangkan capek nyarinya 100 juta, 200 juta, 300 juta, 400 juta digunakan untuk masjid bayangkan untuk membelikan tanah pesantren misalnya, Tanah pesantren, 400 sudah kerja berapa hari itu ya Karena dunia itu rendah bagi dia maksudnya Biarpun tidak diucapkan, dia masih punya dunia yang lainnya Tapi orang mudah melepas dunia itu karena menganggap itu akdar, Bukan sesuatu yang mulia Sehingga ya sudah, untuk masjid mulia nanti di hadapan Allah Biarpun 5.000 kalau kita gede kan, oh uh, sayang lima ribu diciumi insyaallah jangan capek kerjanya uh. lihat karena disayang dimanja menganggap ini gede Allahakumutakathur itu orang-orang yang sengsara lalai itu melalaikan dia bangga-bangga dengan dunia nah, ini masyaallah nah, itu yang disebutkan oleh bin Ata'il Asyakandari luar biasa jadi apa yang ada di hadapan kita, dunia yang kita saksikan ini, kalau kita tidak lewati dengan kecerdasan kita akan terhenti. Akan tapi ketahuilah di ujung perjalanan sana itulah akhirat, bukan di dunia ini. Semua orang sebetulnya tahu kalau diajak berpikir, tapi hawa nafsu. Ketahuilah rumah megah yang anda bangun itu berapa tahun lagi anda tinggal, anda tinggal di situ. Coba. Bapak-bapak yang umurnya, ya, sama dengan kami sajalah, jangan terlalu tua-tua Itu berapa jatahnya tidur di tempat itu? 40 tahun kalau dapat ya 30 ya untung-untung ya Setelah itu mau di mana kita? Ditinggal itu semuanya, agdar Dan tidak akan kita bawa Rumah kita tidak kita bawa Tanah luas kita tidak kita bawa Kalung yang ibu timbun tidak dibawa Semuanya tidak dibawa Yang dibawa apa? Ya Allah yang dimasukkan ke kurupak masjid itu Aduh kalau ngerti gitu saya gak pakai lima ribuan Masa nyumbang saya cuma begitu Nah ini kalau ngerti Dan itu adalah ditemui oleh orang uh, Dirasakan oleh para kekasih Kekasih Allah Saitina Abu Bakar Orang yang paling kaya raya Semuanya untuk Rasulullah Sampai Nabi Muhammad bingung Dan untukmu mana Waiyabu Bakar? Untuk keluar kamu mana? Allah dan Rasulnya Syedina Uthman bin Affan di saat seperti itu. Makanya kalau ada orang bersedekah atau infak dengan segera itu lebih bagus daripada esok. Hari ini seratus ribu lebih bagus daripada besok 10 juta, loh ya. Sepuluh juta nanti on, tak baik sekarang seratus ribu. Pasti jelas dikeluarkan 10 jutanya entah belum lagi entar mau pergi ke ATM mau transfer tak tanya apa he ada tawaran barang bagus nih ini buat ini prospektif ini mau dijual lagi nih uh oh. iya ya, entar aja kalau sudah untung lagi nanti saya sumbang lagi ya nanti tidak jadi ya banyak itu itu yang gede yang kecil sepuluh ribu mau ngeluarin di sini enggak jadi entar aja eh di luar bakso bakso ah, enak beli bakso dulu makanya almuhabah darah bersegera mau menyampaikan kebaikan itu penting inilah karena apa? itu sebetulnya merendahkan dunia ini eh yang penting adalah di akhirat biarpun tidak diucapkan itu biarpun tidak diucapkan karena menganggap ini dalam tidak ada nilainya di dunia maka aku butuh untuk aku petik nanti di akhirat itulah hikmah yang disampaikan Ibn Atul al-Saggandari bahwasanya jangan heran kalau kamu di dunia ini menemukan hal-hal yang semacam itu sesuatu yang tidak menyenangkan hakikatnya maka jangan terlalu nyaman di dunia ini berjuanglah untuk akhirat kaya untuk akhirat, sehat untuk akhirat, berpangkat untuk akhirat, inilah yang manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jadi jadi apapun kita ketahuilah bukan di sini tempat kita. Tempat kita adalah nanti setelah kehidupan ini yaitu di hari pembalasan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja mohon maaf wallahu a'lam bisawab Konsenal jaja kami persilahkan pada hadirin yang mau bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat bu ya, saya mau tanya tentang maraknya sumpah pocong. Apakah ada hubungannya dengan agama kita? Dengan? Sumpah pocong. Apakah ada hubungan dengan? Pocong. Ya. Sumpah pocong. Eh? Sumpah pocong. Iya. Apakah ada di agama kita gitu hubungannya dengan agama kita? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit yang perlu saya pertanyakan masalah niat dalam solat. Apakah niat sholat itu e, dimulai ketika kita masuk ke pekerjaan sholatnya? Apakah niatnya itu sebelum wudhu pun sudah niat? Apakah sudah termasuk? Pertama itu, kedua ini mensikapi dari jeleknya dunia e, itu sangat kotor sehingga kalau orang yang sudah paham ya tidak terlalu cinta dunia. Seberapa berapakah kenikmatan dunia dibanding dengan akhirat? Pada satu keterangan katanya kapling untuk orang yang dapat nikmat di akhirat itu lebarnya 700 perjalanan dunia. Jadi seberapa itu? Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Yang saya hormati Bu ya Yahya, e, saya mau tanya bahwa sering sekali bahwa di kolam atau eh, di bak mandi itu untuk wudhu yang kurang dari dua kolak ternyata sering kotoran cecak atau tai cecak. Jadi kira-kira bagaimana, karena sering dikuras ada lagi, kemudian dikuras lagi bagaimana menurut Buya, bahwa apakah itu termasuk najis atau satu tidak wudunya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, ada lagi? Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Buya yang saya hormati, saya ingin bertanya tentang makmum masbuk. Uh, saya mungkin lebih cerita terlebih dahulu. Uh, ketika itu saya sebagai makmum masbuk dengan teman saya kebetulan ketinggalan dua rokaat. Setelah sang imam salam, lalu teman saya uh, melanjutkan makmum kepada saya. Artinya mundur selangkah melanjutkan makmuman. Barangkali minta penjelasannya apakah hal tersebut dibolehkan atau tidak. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat telah berkah tuh. Ibu-ibu. Sudah cukup bismillah. Satu-satu. Pertama masalah Sumpah Pocong Sumpah ada di dalam Islam, tapi Pocong itu yang tidak benar Pocong itu Itu kan keyakinan yang dibangun oleh khurafat Ada khurafat yang tidak boleh kita ikuti Roh Gentayangan, itu tidak ada di dalam Islam itu roh Gentayangan Jalan-jalan Pocong tidak ada itu Kalaupun ada Itu bukan orang yang mati bangun lagi jalan-jalan Enak bener Kalau dia orang ahli maksiat dikebukin tuh dia lembarzah Kok jalan-jalan Jadi tidak ada istilahnya orang meninggal habis itu jalan Jalan ke mall balas dendam Itu kan sinetron Jadi orang itu setelah ia meninggal dunia Dia mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan kalau orang baik, ia mendapatkan kenikmatan, kalau jahat disiksa bukan jalan-jalan, apalagi jadi pocong itu kan di daerah luar jawa sana dan lebih banyak di jawa ternyata makanya kuburannya orang islam lebih mengerikan katanya ada orang saya takut masuk Islam, ada sebuah cerita ya ini ya memang benar cerita itu nyampe ke telinga kita ada takut masuk Islam kalau mati jadi pocong ini kan sebetulnya karena salahnya orang islam orang islam sering bawa cerita pocong gentayangan lawannya kiai pakai tesbeh sudah begitu kalah lagi perang di masjid dengan pocong, ini kan malukan itu ya <tik> wah musibah ini jadi ketahuilah lah ada istilah gentayangan, tidak ada bicara pocongnya dulu, belum sumpah pocongnya di samping itu kalau kita mengatakan ada roh gentayangan, itu menyakiti yang hidup. Coba kalau dibilang, Bapakmu meninggal ya gentayangan, rohnya tidak diterima. Maksudnya kan jahat ya keyakinan orang. Itu kan kurang ajar sama yang hidup. Padahal tidak boleh kita menyebut kejelekan orang begitu, apalagi menyakiti yang hidup. Ikrimah, putranya Abu Jahal, busuh Allah. Putranya Islam namanya Ikrimah Nabi Muhammad ngelarang Kufu'an abi jahlin takrimatan li ikrimata Jangan disebut kejelekan-kejelekan Abu Jahal Selagi ada Ikrimah Ya apapun bentuknya kan bapaknya Jelas kafir Abu Jahal semua orang sudah tahu masuk neraka Jahannam Tapi jangan sering disebut-sebut di depan Ikrimah Jaga perasaannya Coba kalau kita dibilang bapakmu getayangan, kurang ajar atau tidak? Nah ini pertama menyakiti yang hidup Yang kedua suudan prasangka buruk kepada orang mati Ketahuilah kalau orang itu mati dalam keadaan Islam mulia Orang ketabak kereta api jedir belum tentu jelek itu, belum tentu orang bunuh diri Belum tentu orang bunuh diri subhanallah, ada satu santri Namanya ajal Sakit minta izin tempat izinnya di pesantren, itu nyebrang kereta habis minta izin itu mungkin tidak tahu mikir apa subhanallah, ya orang mati syahid itu jadi di tengah rel kereta api ada di klakson ril kereta api tidak denger dia itu ya sudah, hancur apakah jelek? tidak, dia mati dalam keadaan tolerable ilmu, menuntut ilmu enggak ada esok gentayangan, enggak ada itu Adapun jika ternyata ada orang mati gantung diri Itu pun belum tentu gantung diri Jangan suhudan sama orang Orang mati bunuh diri jelek, hina, awas Orang putus asa, neraka itu Tapi tidak semua orang yang gantung itu gantung diri Sekarang kejahatan macam-macam ya Orang ingin lari dari sebuah tuduhan Maka pen, yang dibunuh digantung, kan bisa Makanya jangan suhudan sama orang meninggal Naudzubillah. Sekaligus kami ingat Ada orang seorang tokoh meninggal Ternyata di depannya itu ada layar, komputer, gambar yang tidak baik. Subhanallah. Yang suhudan, suhudan. Tapi suhudan tidak boleh. Belum tentu dia itu melihat saat itu. Ada sebuah kejadian ini. Jangan suhudan sama orang mati. Di layar komputer, nah, dia mati di depan layar komputer. Waktu itu di layar komputer ada gambar yang tidak baik. Padahal kisahnya dia itu ternyata hanya ingin ngontrol. Ya. Ngontrol padahal itu komputer adalah biasanya adalah memang untuk ngontrol. Ada di sebuah, dia kan punya sekolahnya ada internetnya begitu. Ada internetnya, kemudian setelah itu dia ingin ngontrol. Biasa sudah dipercayakan kepada orang tapi ngontrol. Lagi dibuka itu mati belum tentu orang itu adalah jodor artinya jangan berasangka buruk kepada orang yang mati selagi dia ahli islam tutup semua aib itu su'ul khotimah hati-hati siapa yang bisa menghukumi su'ul khotimah enggak ada ada orang kelihatannya jelek matinya, jangan kita berprasangka buruk kecuali orang menyeru kepada bid'ah orang menyeru kepada kesyirikan orang ngaku nabi, orang ngaku punya surga punya Tuhan ah macam-macam itulah itu boleh kejelekan kejelekannya disebut kejahatannya itu tapi kalau urusan maksiat pribadi jangan pernah zina jangan disebut misalnya naudzubillah kita melihat orang pernah berzina terus bagian mohon maaf kemaluannya itu kotor ada pernah suatu ketika ada seorang memandikan mayat langsung begini nempel rupanya sambil memandikan dia itu berkata ini lho sukat zina sambil menunjuk kemaluan orang itu merendahkan di saat mencuci itu di saat memandikan dia itu menuduh inilah orang yang biasa zina nempel tangannya itu tidak bisa dilepas akhirnya para ulama bingung kenapa ini tidak bisa dilepas akhirnya satu berfatwa bertanya kamu tadi ngomong apa terus terang saya ngomong ini pernah zina lah itu namanya call them, Nuduh. orang zina enggak pakai saksi agar tangan lepas, cambuk 80 kali, dicambuk 80 kali lepas. Sudahlah, pokoknya kalau ada orang meninggal tutup mulut. Biar pun kita melihat kejelekan kayak apapun, jangan bicarakan kejelekan orang mati, apalagi sampai dibilang rohnya kentayangan. Eh, ini musibah ya zaman sekarang. Dan ini keyakinan orang kampung nih rong gentayangan mati. Kalau ternyata ada orang meninggal bunuh diri kemudian di atas kuburnya ada yang gentayangan, pocong dan sebagainya, itu bukan dia bangun. Tapi syaitan itu ya, tam, itu ya jri syaitan itu yajri alabani adda majrad dam. itu ngikuti jalan pikiran. Dia bisa menjelma. jelma jadi macam-macam. Kalau kita meyakini di bawah pohon beringin itu ada apa-apanya, kelihatan besok itu. Itu syaitan. Pokoknya orang itu bagaimana agar syirik nyirorok hidul palsu itu dusta bualan itu tapi mungkin ada orang yang melihat ada di atas air kereta itu setan pokoknya gimana agar orang syirik di kuburan ada gentayangan ada ini itu bukan roh gentayangan setan tidak beda dengan setan yang goda kita hanya caranya beda dia menjelma jadi bentuk begini bentuk begini bukan orang gentayangan jadi pocong itu adalah kurafat itu adalah jangan dipercaya, itu bukan orang di alam barzah, lalu ke alam dunia lagi, kentayangan orang dari alam barzah bisa ke alam dunia, membabil karamah keramat Allah memuliakan ada orang senang begitu senangnya untuk tawaf sehingga setelah meninggal dunia, sesaat diberi oleh Allah, kesempatan untuk bertawaf Nabi Musa dalam hadis yang direwatkan oleh Muhammad Muslim ditemukan di sholat padahal sudah meninggal kan, sholatnya di dunia ditemukan sholat, dilihat dalam keadaan sholat mana di dunia jadi ada orang di alam barzah Allah memberikan kelebihan dia masuk ke alam dunia ini karena sebagai karomah membantu kadang-kadang, datang tapi ingat itu pun tidak bisa kita mengatakan si'ah telah jalan-jalan gak ada dan kita tidak bisa mengatakan e, tidak bisa kita itu mengarang-arang yang begitu, itu urusan kalau karomah itu Allah yang buat, Allah yang kasih bukan konon umum, bukan undang-undang umum baik itu saja, kemudian sumpah pocong tidak benar, apa maksudnya tidak tahu kita bentuk sumpahnya apa dan sumpah itu ya demi Allah demi Allah dan kita boleh bersumpah pun dalam urusan-urusan yang wajar kalau orang bersumpah untuk urusan-urusan yang haram, tidak boleh kemudian kita pun boleh menyumpah orang, itu pun dalam urusan amanat sesama manusia. Misalnya benar demi Allah kamu tidak mencuri, itu. Tapi kalau bersumpah kamu tidak zina ya, haram kita menyumpah orang urusan zina. Urusan selingkuh. Ini ada sumpah pocong gara-gara selingkuh. Ini enggak boleh kita nuduh orang selingkuh pakai sumpah lagi. Kalau ada orang dikatakan kamu zina ya, itu sudah enggak boleh nuduh. Orang tidak boleh mengatakan kamu berzina, apalagi pakai sumpah demi Allah kamu berzina atau tidak. Subhanallah. Termasuk ini awas, jangan ikut-ikutan menyebarkan berita tentang sebuah film, tentang pornografi, tentang film-film yang seperti itu. Itu haram kita ikut ikutan nyebarkan. Kita ikut ngomongkan saja, ikut menggunjing dia. Semestinya kalau ada orang terjerumus dalam kehinaan, membuat film semacam itu, kita doakan agar benar, sehingga kita nangis dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sudah kita ikut menyebarkan, sana kemari cerita, akhirnya mohon maaf film yang tidak benar itu sampai di kampung-kampung di pelosok-pelosok barangkali ustadz yang tidak pernah tahu pun jadi tahu orang yang tidak tahu musibah ini gara-gara begitu marahnya cerita tentang itu kalau kita tanya kamu melakukan tidak selesai video tidak bisa jadi bukti kalau memang pemerintah, pemerintah itu jujur semoga dengar Pak SBY ya kalau pemerintah itu benar cukup diamankan pelakunya kalau memang dia benar melakukan kalaupun tidak segera ditutup yang harus dihukum itu yang menyebarkan perlu ditangkap semua hp yang menyimpan ini masuk penjara seharusnya begitu semestinya karena itu menyebarkan fitnah sebar sana sebar sini sebar situ eh diusut itunya padahal kalau ada orang mengatakan kamu zina ya, enggak selesai enggak boleh kita paksain kecuali kita punya bukti, buktinya empat saksi atau dia sendiri ikrar kalau sudah ikrar dihukum, bukan diributkan bukan diributkan, dihukum selesai akan tapi lihat dasar media mengenapeng rusak umat sehingga di daerah kalimantan pelosok ada orang kampung sudah bisa melihat itu semua na'udhu billah ya Allah dirusak umat ini dengan yang demikian itu maka haram majelis kita membicarakan itu gitu loh kalau kita lagi duduk sama orang jangan ngomong itu ngomong yang lainnya kita sebut namanya pun tidak tega takut babegibah menggunjing itu jangan ikut-ikut memberitakan tentang hal itu selesai lah itulah jadi sumpah pocong tidak ada yang ada sumpah beneran disumpah demi Allah dalam hal-hal spile dan orang jangan banyak sumpah jangan hal-hal yang tidak ada artinya sumpah itu misalnya dibutuhkan demi Allah saya tidak melakukan itu semua Karena untuk tujuan meyakinkan kepada orang. Tapi kalau urusan dosa kepada Allah, tidak boleh kita menyumpah orang. Demi Allah kamu tidak zina? Tidak perlu. Sumpah ya, berani sumpah. Sumpah saja tidak boleh. Sumpah pocong ya. Tidak ada. Tidak usah melakukan yang demikian itu. Baik, kemudian masalah e, niat di dalam sholat. Niat itu adalah, di saat kita melakukan pekerjaan solat, yaitu waktu takbiratul rotul itu niat kita lintaskan. Adapun di saat kita hendak wudhu niat solat nggak dianggap di dalam madhab Imam Syafi'i, Malik dan Imam Ahmad. Tapi menurut Imam Abu Hanifah solat itu nggak pakai niat. Sebab orang wudhu itu ya untuk solat ya ke masjid mau ngapain? Mau main bola nggak ada, main bola di lapangan masjid mau sholat. Maka menurut Imam Abu Hanifah enggak usah pakai niat Dia sudah Allahu Akbar sah sebab itu pasti niat ada di dalam hati tapi menurut madhab Imam Syafi'i harus ada niat dilintaskan waktu kita takbiratul ihram Allahu Akbar niat di situ kalau sebelumnya itu muqaddimah niat maka membaca usolli fardhad dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'mumun lillahi taala itu sunnah saja diucapkan dengan lidah Hakekatnya bukan di situ niat itu, niat itu di dalam hati, setelah itu Allahu Akbar itu niat dan yang dilintaskan bukan yang panjang itu, mungkin gak kejar kita, dilintaskan, aku niat sholat perdu yang wajib, duhur, aku sholat duhur wajib dilintaskan itu saja, Allahu Akbar biar tidak kena waswas. -was. memang orang sering kena waswas -was itu kalau Memasukkan semuanya. Solifoduriarbaarokatim dihadirkan. All, All, awas waswas -was itu. Orang waswas -was ini, masya Allah, ada seorang alim dalam madhab ada seorang alim besar ditanya tentang orang waswas. -was. Orang waswas -was itu aneh. Sudah melakukan katanya belum melakukan. Ya, wuduk wuduk lagi. Kenapa? Kayaknya saya belum wuduk balik lagi, kenapa? kayaknya belum wuduk, masya Allah, ditanyakan, imam ini ada orang sudah wuduk, lalu dia mengatakan kayaknya belum wuduk terus wuduk lagi, kemudian setelah wuduk, kayaknya belum wuduk wudu lagi, gimana? oh, kalau orang itu sudah tidak wajib sholat kenapa? orang oh, sudah wuduk, bilang belum wuduk, kan orang gila ya? sudah wuduk, kok bilang belum wuduk, ini kan aneh sudah orang buat itu sudah bir wuduk lagi itu gila, orang waswas -was itu gila Guru waswas muridnya pasti waswas. Imam Ghazali paling marah lain. Jadi makanya niat ini sering orang kena waswas. Oh, niat itu gampang soalnya dihadirkan niat. Wakanya biasanya yang bingung malah lamun huh. niat. Oh, eh, kalau dalam niat itu di dalam hadis Syafi'i dikukuhkan tiga hal yang harus dihadirkan kalau solat fardu Maksud maksud melakukan solat. Nama solatnya disebutkan ka diyakini. Salli fardhad dhuhri. Itu dak yang wajib. Salli fardhad dhuhri. Allah Akbar. Dilintaskan di hati sedikit dak selesai Allahu Akbar. Jadi niatnya itu waktu takbiratul ihram. Jadi waktu Allahu Akbar itulah niat. Kalau sebelumnya enggak dianggap salli fardhad dhuhri arba'a raka'ati mustaqbil bilati Allahu Akbar enggak sadar enggak sah itu jadi menyadari dan sedikit, dong, gak usah susah, bukan yang panjang itu intinya tiga itu, aku sholat duhur, ferduh, Allahu Akbar, beres baik itu masalah niat jadi kalau masih wudhu, niat sholat subuh, sholat duhur, gak dianggap dalam adhab kita imam syafi'i kemudian sejauh banyak nekmat dunia ini dibanding nikmat akhirat ada macam-macam, tinggal buat siapa ini? kalau bukan buat ahli iman gak ada nikmat di dunia ini ternyata Nabi Muhammad sudah mengatakan kok bahasanya dunia itu adalah sijnul mukmin, penjara bagi ahli iman. Tapi jannatul kafir ya, surganya bagi orang kafir. Wah. Lah itu. Jadi kalau dibanding dengan di akhirat yang enggak terlihat sama sekali. Seberapa persen? Enggak ada 0 koma enggak tahu hitungannya dijajar ribuan angka 0 enggak ketemu nanti. Enggak ada apa-apanya siksa di dunia ini ada orang sengsara oh makan susah, korengan, jantung, paru-paru, kolesterol oh, itu semua dibanding siksa di neraka, enggak ada apa-apanya kecil sekali di dunia ini makanya waktu Sayyidina Umar naik kuda, diikuti oleh pengikut-pengikut beliau di atas kuda yang mewah gagah, tiba-tiba ada orang yahudi berhenti kau Khalifah, siapa kau? aku adalah orang yahudi kenapa? Aku hanya ingin menunjukkan bahwa nabimu itu pendusta. Kok bisa? Iya. Aku dengar nabimu berkata bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang beriman kepada nabimu. Kepada Muhammad. Dan akan menjadi sorga bagi orang yang benci gak percaya ke Muhammad. Tapi kenyataannya. Kamu enak diikuti orang. Lh, saya ini kok fakir sengsara. Orang Yahudi ini saya cari makan saja susah, ini kan gak bener nabimu ngomong katanya surga bagi orang yang gak beriman dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab Ketahuilah wahai orang yahudi se-enak-enaknya yang aku rasakan saat ini tidak ada apa-apanya dibanding nanti di akhirat dan engkau yang sengsara nyelungsep kayak begini nih hmm, gak ada apa-apanya dibanding nanti siksa di akhirat, itu loh jadi kamu masih surga ini, menanti ini ini jadi kalau berbandingannya enggak akan ketemu ya. Jadi di dunia ini adalah enggak ada apa-apanya dibanding akhirat. Hanya nikmat ukuran di dunia iya. Jadi satu nikmat yang kita rasakan di akhirat nanti, wah, enggak ada apa-apanya sudah dunia ini. Lupa semuanya. Baik. Kemudian kotoran cicah. Air ke sedikit kemasukan najis. Itu secara otomatis Akan berubah menjadi najis Baik itu berubah atau tidak berubah Ya Baik berubah atau tidak berubah Waduh susah ya Tadi sudah dikuras ada lagi Kuras ada lagi Dengar pesan Syaikh Abdul Wahab Ash-Sharony. Ketahuilah kalau ada hukum Islam yang memberatkan, ketahuilah bukan itu hukumnya. Enggak begitu Islam ya. Aslinya memang seperti itu yang kita pahami dalam fikih Madhab Syafi'i. Air sedikit kemasukan kotoran maka langsung menjadi keolang kemasukan najis, langsung menjadi najis. Air kurang dua kolah kemasukan najis, biarpun tidak berubah najis. Baik. Di sini ada celah. Dimaafkan. Dimaafkan ada termasuk kemasukan hal-hal yang semacam ini. Kalau memang ragu urusan dimaafkan, ikut saja Imam Ghazali, gak ada istilahnya air sedikit dan air banyak. Imam Ghazali itu mengatakan kayak Imam Malik, pokoknya asalkan tidak berubah, bukan hitam karena kotoran cicak berarti masih benar. Jadi nyantai saja, kecuali kolam kita gede banyak nggak ada masalah. Tapi kalau air adanya itu itu saja, susah cari air, jangan ngambil pendapat yang merepotkan. Ada pendapat yang mengatakan nahat madhab kita Imam Syafi'i dimaafkan asalkan yang masuk itu adalah jenis kotoran yang memang susah dihindari. Cicak kan nggak punya rumah sendiri ya, dia di mana-mana. Maka ini, tapi kalau kotoran ayam mah yang salah yang punya air taruh di mana ayamnya? ya kalau cicak memang begitu, jadi termasuk cicak bahkan sampai derajat tikus dimaafkan karena rumah orang dahulu itu adalah dimana-mana tempat tikus itu yang dimaafkan lebih dari itu biar lega masalah maaf pemaafkan ikut saja madhab Imam Malik atau Imam Ghazali madhab Syafi'i bahasanya biarpun air itu sedikit kalau kemasukan najis asalkan tidak berubah itu di tidak apa-apa ada pun tadi masalah cicak, ada pemaaf, karena itu termasuk yang susah untuk dijaga karena cicak yaitu tadi tidak punya tempat khusus ada lagi di samping cicak, tikus, punya kotoran-kotoran yang bakal jatuh ke tempat kolam kita itu jenis yang dimaafkan dan ini adalah kemudahan di dalam fikih jangan sampai disiksa orang, gara-gara urusan air sederhana tapi kalau selagi masih dalam keadaan normal, pakai madhab syafi'i, orang harus kukuh di sini, syafi'i syafi'i dua kolah dua kolah, darurat macet terus nih. di kota ini, masa air ngalir jam 4, jam setengah 6 sudah mati, siang bingung ini gimana air teman satu bak sedikit, bak kecil, kemasukan cicak, apalagi bukan ada kemasukan apa gitu, wah repot ya satu drum minyak goreng dagangannya satu-satunya kemasukan tikus, mau dibuang semuanya dalam hati syafi'i kan begitu ya najis semuanya ya Allah, masa Islam repot enggak? Islam tidak merepotkan, ada solusi dan asalkan tidak main-main kalau kita mengambil hukum lemah itu boleh asalkan jangan masuk ikut campur hawa nafsu kata para imam, Imam Syekh Abdul Wahab Asha'roni baik, itulah jadi itu adalah enggak apa-apa kalau main kasusnya semacam itu Imam Masbuk, kemudian ada Imam Masbuk itu orang yang ketinggalan sholat berjamaah Imam sudah selesai dia masih kurang, lalu berdiri lagi dia, ngelanjutin gimana? Kalau dia ngelanjutin boleh, misalnya berdua Sama-sama Masbuk ya Akhirnya yang satu mundur Yang satu jadi Imam, kalau tadi sahkah? Kalau masalah sah, sah Tapi bukan yang terbaik yang baik adalah langsung lanjutin sendiri-sendiri dijelaskan di dalam kitab klasik ya kitab lama kayak Fathul mu'in itu makruh dan makruh jenis itu adalah makroh yang menghabiskan pahala jamaah bukan tambah untung kita jadi kalau sudah sama-sama masbuk ya sudah sendiri-sendiri gak usah yang satu mundur kemudian yang satu jadi imam gak usah itu semuanya tapi saya sering melihat di mana di kampung banyak. Kalau cuma melihat saja, kita pengen ilmu kan? Bukan berarti yang kita saksikan, biarpun itu Ustadz kita di kemarin hari ya, tidak begitu ternyata. Suruh baca misalnya, nggak usah jauh-jauh. Kitab Fathul Muin dengan kalimat yang sama. Judulnya itu pertanyaannya. Kalimatnya takbir semacam itu. Kadang-kadang orang kaget kan ya. Kita itu jarang menyebut nama-nama kitab ya. Tidak penting, yang penting ini yang kita sampaikan. Kalau ada yang perlu data nanti ditunjukkan, jadi itu para ulama menjelaskan begitu enggak usah yang satu mundur kalau masalah sah mah sah, enggak ada apa-apa tapi masalah keutamanya itulah yang tidak ada kemudian menjadikan makmum jadi imam itu gimana, sama kasusnya makmum masbuk sendirian kita datang ya mau bermakmum dengan dia adalah boleh sah Cuman lebih baik adalah nunggu saja sama-sama orang yang belum sholat itu lebih bagus. Tapi kalau sudah mentok ini masjid itu jarang ada yang datang sudahlah untung empat orang ini, masih untung. Kita terlambat ada masbrok satu kalau saya ndak ikut ini wah habis nggak bisa sholat ikut saja dalam keadaan darurat begitu tuh. Tapi kalau sudah nggak masih ada harapan orang yang mau datang ikut saja apa tunggu saja jamaah yang yang baru itu lebih bagus daripada menjadikan makmum masbuk sebagai imam pertanyaan tertulis banyak sekali ini apakah boleh bersodakah uangnya dari pinjam atau ngutang? boleh, asalkan dibayar nanti ya boleh saja karena bisa saja gajian saya itu tanggal 30. tapi ini mendesak ya Allah ini orang kayak perlu dibantu eh dik saya ngutang 100 ribu nanti insya Allah saya bayar boleh tapi kalau ngutang gak tahu dia gak punya tabungan gak bisa bayar banyak utang saya akan pinjam berapa? 10 juta kasihkan masjid bayarnya gimana? nah ngaco itu namanya ya jadi boleh ngutang untuk sodakoh itu boleh ngutang untuk sodakoh karena dia tahu tabungannya, atau mungkin duitnya masih di jalan atau belum cair, itu boleh dan gak da, eb itu, dan bukan dosa yang dosa itu punya utang, sudah jatuh tempo gak mau bayar, malah sodakoh itu yang gak bener punya utang, jatuh tempo bayar utangnya gak mau sedekahnya yang seneng, itu gak bener beda loh ya utang untuk sodakoh, dengan Punya utang lalu sodakoh Punya utang juga boleh sodakoh Asalkan utangnya belum jatuh tempo Utangnya itu 2013 baru bayar ya Nyantai aja, sekarang mau sedekah, mah Boleh Gaji yang saya terima pas-pasan Untuk kebutuhan dan kuliah anak Oh iya, kalau begitu jangan maksain bu Karena kuliah untuk anak kita sedekah Jangan maksain urusan begitu Kalau memang gajinya pas-pasan Gimana saya? Luar biasa, ini ibu ini ya Sudah gajinya pas-pasan, masih berusaha untuk sedekah insyaallah Allah dibudahkan oleh Allah Nanti ibu bisa sedekah banyak ini yang tanya ini Ibu atau bapak ini? Bakal bisa sedekah, karena kerinduannya untuk sedekah banyak Tapi kalau pas, jangan dipaksain Kalau ingin sedekah, bu kurangi dapurnya Biasanya kalau bikin sayur, lima ikat jadi dua ikat Tiga ikatnya sedekahkan kalau kopi biasanya 3 sendok gula manis kurangi satu nanti kalau ditabung sebulan bisa nabung itu jadi pandai-pandai mengatur dapur ya sebab ada ibu-ibu pandai senang sedekah itu tapi suaminya jadi bangkrut ini kan kacau kayaknya baik aduh ibu ini dermawan bener tak taunya suaminya kok kurang terus dek gimana nih wah sedekah banyak suaminya yang ngelungset nanti Enggak bener itu ya sedekah itu harus ada aturannya Alhamdulillah utang-utang itu tertutup bagus sudah bisa sedekah utangnya tertutup baik itu tidak ada masalah cuman ada aturannya jangan sampai kita itu menjadi orang yang dikejar-kejar utang itu enggak benar baik ada pertanyaan lagi bagaimana cara mengatur waktu sholat untuk sopir masinis pilot nggak ada masalah di situ ada sholat jamak ya kan sudah dijelaskan ada jamak taktim ada jamak takhir. Bisa orang sepanjang hidupnya sholat jamak itu boleh, selagi masih dalam bepergian terus, nggak ada masalah. Terus jamak sholatnya tiga kali doa, ya, subuh, duhur langsung dengan asar. Ini nggak ada, tapi nggak ada alasan ninggalkan sholat di jamak itu solusinya. Sopir, pilot sama saja di jamak. Nggak ada istilahnya nggak bisa sholat, nggak bisa berdiri do, do. Kalau mungkin pesawatnya tidak stabil ya. Tapi pesawat itu enak kok Duduk gak apa-apa Sebab kalau berdiri kadang-kadang takut ada goyangan-goyangan Maka itu sholat dengan duduk dan selesai Kemudian sama masjidis Apalagi masjidis lebih enak Kalau masjidis bebas Ada di tempat istirahatnya itu Dia bisa melakukan sholat sebebas-bebasnya Tetap sholat Sudah kita ajari kemarin Masalah menghadap Keblat Kalau sholat fardu harus menghadap Keblat Kalau sholat fardu gak menghadap Keblat Sudah gak dosa Tapi nanti wajib ngulang Itu saja ini ilmunya sudah dulu barangkali kalau ingin lihat nunggu pengulangannya suatu saat atau ngambil rekamannya kita semua ada pengajian kita di sini itu direkam nanti bisa dikumpulkan CD atau MP3 sarah hikam jadi bisa diputar kembali siapapun yang ingin mendengarnya baik kemudian yang eh, kami hormati ditanya tentang akikah boleh tidak seorang anak mengakikahi orang tuanya yang kedua seorang kakak mengakikahi adiknya yang sudah meninggal, sedangkan kedua orang tuanya masih hidup baik, akhikah itu sunnah, bukan wajib. Dan sunnah itu dibebankan kepada orang tua atas anak yang belum balik. Kalau anak kita sudah balik, kok kita belum sempat ngakhikah ya sudah loss. Kalau kita masih mau ngakhikah, akhikah kasihkan saja suhu akhikah sendiri. Kasihkan duit, nah ini aku kambing kasih kambing dua, niat-niat sendiri sana akhikah, enggak. Boleh kita mengakekahkan orang lain. Orang tua pun boleh. Tetapi aslinya tidak dituntut kita. Kita harus faham, akekah sunnah. Jangan maksain. Aduh, akekah orang tua saya belum akekah nanti gimana? Sebab semua kelahiran itu adalah tergadai dengan akekahnya. Amalnya enggak bisa terima bukan? Enggak. Akekah tidak wajib. Orang enggak pakai akekah pun ya, bisa masuk surga. Kadang-kadang ditakut-takut dengan itu jadi akekah kayak wajib. Masya Allah. Tidak, akikah tidak wajib itu adalah sunnah Adapun dalil-dalil yang ancam itu tidak ada, itu tidak benar hujjah semacam itu ya. Jadi tidak ada ancaman-ancaman Jadi sunnah ya sunnah Anak laki-laki dua, anak perempuan adalah satu Kemudian mengakikahi adiknya yang sudah meninggal Mengakikahi orang mati itu adalah Tidak ada aslinya, dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i tidak ada akan tapi bisa tetapi jatuh sedekah nanti hanya untuk pemuas hati saja kasihan anakku dulu belum sempat aku akikahi karena aku enggak punya duit sekarang kok meninggal ya sudah akikahi akikahi jatuh sedekah pahalanya nyampe nanti nah ini baik di dalam kitab fikih kita adalah kalau ada orang berwasiat kalau mati tolong akikahi saya maka di akikahi memenuhi wasiat tapi jatuhnya bukan akikah jatuhnya adalah sedekah mondoa ini doa, apa mau tentang beliau berdagang seorang, saya punya ibu, eh, ibu saya anak seorang berdagang, seringnya uangnya itu ada di luar karena banyaknya dikreditkan hal seperti mau tanya tentang profesi ibu anak itu seorang berdagang ibu anak itu seorang berdagang, beliau itu seringnya uangnya itu ada di luar, maksudnya di orang begitu mungkin ya karena banyaknya dikreditkan, oh iya, yeah. dagangnya kredit hal itu enggak apa-apa, kredit barang-barang kita sendiri enggak apa-apa misalnya saya menjual panci, karena kalau ke daerah-daerah ya sudah bayarnya dua bulan, nyecil, ya, boleh saja kredit jual kredit itu boleh, yang enggak boleh itu kredit yang menjerumuskan ya kredit lalu kita masukkan ke bab riba, saya misalnya anda mengkredit mobil kepada saya tapi urusan anda nanti urusan bank riba itu tidak menjadi bermasalah kreditnya mah boleh kredit itu misalnya kami punya mobil mobil kami jual kepada anda 50 juta tapi bayarnya sedikit demi sedikit sampai setahun itu boleh tapi kalau saya tidak punya mobil tapi saya bisa memberi mobil ini saya ambilkan ke perusahaan tapi perusahaan nanti saya dengan sertifikat mobilnya saya masuk ke, ke bank, Anda bayari ke bank. Anda berurusan dengan bank, saya enggak benar. Jadi kalau urusan-urusan semacam itu, kredit yang benar itu ada. Jadi kredit yang masih benar ada, banyak yang enggak benar. Kalau yang benar, milik-milik Anda, panci-panci Anda, barang-barang Anda, dikreditkan, itu boleh. Yang namanya jual-beli, sebagian kontan, sebagian tidak kontan. Karena kreditkan sebagian kontan, sebagian tidak. Baik, bagaimana hukumnya? Asuran haji asuransi, asuransi, arisan? Arisan, ya. asuransi haji jika kita mengikuti asuransi tersebut dengan membayar cicilan per bulan Rp400.000 dalam jangka asuransi apa arisan? Mestinya arisan ya. Asuransi haji. Jika kita mengikuti asuransi tersebut dengan bayar cicilan per bulan Rp400.000 dalam jangka 10 tahun, kami dapat Rp100 juta. Apakah kami wajib membayar zakat oh, awal atau zakat pertama? Kalau asuransi itu boleh asalkan sesuai dengan kaedah aturan syariat asuransi itu ada tapi dengan beberapa prosedur ibaratnya begini loh asuransi ayo jamaah ini ayo jamaah ini semuanya ngumpulin uang setiap majlis, setiap pertemuan 5 ribu rupiah untuk apa ini? nanti kalau ada yang mati dapat santunan 10 juta, dengan sukarela didata semuanya jadi nanti kalau ada yang tidak punya duit tetap dapat jatah karena anggota keluarga kita kan dan tidak ada istilahnya hangus kemudian duitnya yang selama ini kita kumpulkan itu adalah untuk kita kembangkan dalam bisnis yang halal tapi kalau sudah asuransi kita sudah nanti kalau kita tidak bisa bayar hangus sudah begitu uang kita di situ diputar di dunia haram, di dunia riba-riba lagi lah ini yang tidak benar asuransinya jadi asuransi itu ada digambarkan Islam itu boleh yaitu kita sekelompok orang, ngumpulin duit nanti duit itu dikembangkan dalam ekonomi yang halal kalau ada yang butuh nanti boleh dia mengambil mati dan sebagainya ini adalah kita tidak tahu seperti apa bentuknya asuransi kalau asuransi syar'i memang ada kurangnya tapi itu ada celahlah untuk kita masuk kepada dunia kebenaran gak apa-apa kalau ada kekurangannya wajar ibaratnya dia seperti bayi yang mau lahir kalau kurang jangan dibunuh dibenahi itu ada kekurangannya dibenahi tapi harus siap dibetulin jadi pihak asuransi harus dekat sama ulama, agar diluruskan kalau memang mereka dekat kepada ulama, asuransi benar nanti bakal bisa benar, baik Adapun uang duit, duit 100 juta, uang itu tidak wajib di kecuali sudah nginep satu tahun memenuhi ni lebih dari 2-3 juta lebih dari senilai 94 gram emas murni jadi kalau sudah satu tahun baru keluar zakat, kalau belum tidak wajib zakat ini saja masih banyak yang belum dijawab, ini ingin ada minta doa-doa insyaallah baik ada yang belum bisa dibaca mohon maaf sebanyak-banyaknya kita doakan ini semuanya yang minta doa yang tertulis dan juga ini lagi Iwan Setiawan yang mau kesembuhan dan juga orang yang telah membantu santren kita semuanya ikut pembelian tanah yang baru kita pelebaran tanah Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada mereka dan membangun pondok, semua usaha-usaha pesantren yang mengembangkan usaha pesantren demi kemakmuran pesantren, yang bantu semuanya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada urusan mereka dan meminta doa yang barusan kita baca. Semoga Allah kabulkan hajat mereka yang ujian dimudahkan, yang sakit diciptukkan, yang susah cari kerja didapatkan, yang belum menikah yang ingin menikah dimudahkan untuk mendapatkan pasangan yang halal yang soleh, yang menjadikan mereka bahagia yang solehah menjadikan mereka bahagia dan semoga Allah memberikan keikhlasan kepada mereka yang membantu santri kita semua memberikan keikhlasan kepada kita berkatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Ikana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahummarhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la ta'dzulna wa'afina wa la tu'ridna. Wa kirimna wala tuhinna Wa althirna wala tuhtir alaina Inna ka'ala kul syangudhir Allahumma ya Allah Allahumma Allah, ya Allah Yang Maha Pengasih Yang Maha Pengasih Berikan kepada kami Kasih sayangmu ya Allah Wujudkan keindahan Dalam rumah tangga kami Dalam masyarakat kami Dalam keluarga kami Allah Jangan ada percekcokan Di antara kami Allah Ya Allah yang Maha Pengasih pencipta cinta Berikan kepada kami kecintaan Agar kami bisa mencintaimu Ya Allah Mencintai kekasihmu Nabi Muhammad Dan mencintai sesama kami KarenaMu, Ya Allah Ya Allah Berikan kepada kami Ya Allah Kemudahan dalam urusan dunia Untuk bekal di akhirat Dan jadikan dunia di tangan kami Jangan kau jadikan dunia di hati kami Ya Allah Ya Allah Hinakan dunia di mata kami Ya Allah hina, Jadikan dunia hina di mata kami Ya Allah Jangan sampai Ya Allah Hati kami memuliakan dunia Ya Allah akan tapi Ya Allah Ya Allah mudahkan dunia untuk kami Jangan kau jadikan kami budak dunia Ya Allah Akan tapi jadikanlah dunia budak kami Ya Allah Yang akan kami gunakan untuk beribadah kepadamu Ya Allah Sungguh bagimu ini sangat mudah Ya Allah Ya Allah ya Allah. Jauhkan kami dari segala kehinaan Kehinaan di rumah tangga kami keindahan di masyarakat kami Allah Yang di rumah tangganya ada keceksokan Ya Allah Luluhkan hati mereka Sehingga mereka saling mencintai karenamu Ya Allah yang hidup dalam rumah tangganya tidak indah. Jadikan indah, Ya Allah. Berikan kepada kami anak yang soleh-solehah. Yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang bakal dimuliakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah. Putra putri kami. Harapan kami. Keturunan kami. Keturunan kami. Keluarga kami, Allah Dan orang tua kami ampuni mereka Orang tua kami, guru-guru kami ampuni mereka Dan kami ampuni kami semua, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah Siapapun yang hadir ke tempat ini Ada di antara kami Kami punya dosa, maka ampuni dosa kami Jangan sisakan sedikitpun dari dosa-dosa ini, Allah Kami takut, Ya Allah, mati dalam keadaan membawa dosa, Ya Allah Ya Allah, sebesar apapun dosa kami Engkau sungguh maha pengampun Maka ampuni kami, ampuni kami Ya Allah, jauhkan kami dari zina Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau Dan siapapun yang pernah terpleset dalam zina Ya Allah, siapapun yang pernah terpleset dalam zina Ya Allah Kami mohon、berikan kepada mereka pengampunan Dan berikan kepada mereka kesadaran Dan tutup aib mereka Ya Allah Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan di dunia dan di akhirat Dan jauhkan kami dari menggunjing orang zina Jauhkan kami dari membicarakan orang zina Ya Allah Ampuni kami dan ampuni mereka semua jauhkan Jauhkan kami dari meninggalkan sholat. Jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua. Jauhkan kami dari rebut waris dengan saudara, Ya Allah. Jauhkan kami, Ya Allah. Dari ribut urusan dunia Ya Allah Ya Allah Ya Allah Bimbinglah kami Mudahkan segala urusan kami Lapangkan rezeki kami Jika ada yang sakit sembuhkan Jika ada yang punya hutang Mudahkanlah kami Dalam membayar hutang-hutang kami Ya Allah Ya Allah panjangkan umur kami Dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan di saat kau hendak mencabut nyawa kami Cabutlah nyawa kami Dalam keadaan Ya Allah Dalam keadaan Dalam keadaan Dalam keadaan kami solat Dalam keadaan kami mengabdi kepadamu Dalam keadaan kami beribadah kepadamu Ya Allah Dalam keadaan kami Kau mulia Ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah Mati dalam keadaan iman, Ya Allah Rabbana atidafid dunia hasanah Wafil akhiratih hasanah Wa kina adab an-nar Wa sallallahu wa sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillahi alamin Al-Fatiha Mohon maaf dan mohon doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh